Banyak orang belajar tentang kebahagiaan itu apa, diperoleh dari mana, isinya apa Padahal katanya kamu, kamu tidak akan pernah bahagia Kalau kamu terus mencari apa sih kebahagiaan itu Kenapa? Selama kamu mencari, yo, kamu akan sumpet dalam pencarianmu. Jadi sepanjang kamu mencari, kamu tidak akan pernah bahagia. Kalau kamu hanya sibuk mencari makna hidup, lah kapan kamu hidup? Itu yang dimaksud absurditas. Kita selama ini kan, apa yang kamu lakukan? Mengejar kebahagiaan, Pak. Boleh ngapain? Ya bahagialah saja. Kalau kamu mengejar kebahagiaan, kamu udah akan ketemu kebahagiaan. Uang kamu ngejar terus. Tinggal kamu nikmati sama kayak hidup tadi. Kamu buat repot banget nyari maknanya apa, artinya apa, hakikatnya apa. Bok sudah hidup gitu aja kan selesai. Nah, itu maunya kamu. Itu contoh betapa absolutnya kita.